Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bercerita bersalawat dan salam kepada Rasulullah, saudara Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, bersama beliau. Tiada yang berkuasa kecuali Allah. Tiada yang berkuasa Hadirin yang kami ulama al mulia, para asatizah al terhormat. Bapak-bapak hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Dan tak lupa takmir masjid, sampaikan salam beserta panitia Penyelenggara acara malam Isra Miraj Yang kita cintai dan kita hormati Bapak Kepala Desa Hasim Desa Pak desa. desa, Desa Kelurahan, Kelurahan. Kelurahan. Kelurahan. Kelurahan. Bapak Kelurahan. Lurah Kasin, Malang Kecamatan Klojen dan seluruh atau segenap aparat RT RW yang ditempati pada malam hari ini di Masjid Subul Salam dan tak lupa semua aktivis muslim dan muslimah Yang membantu pelaksanaan acara yang sangat mulia ini Termasuk juga jamaah masjid Yang sangat mulia Donatur Para penyumbang Kegiatan baik moral maupun materil dalam segala kegiatan keislaman, baik semacam kegiatan yang baik kita lakukan malam hari ini maupun kegiatan-kegiatan rutin di masjid ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wataala. Mudah-mudahan kita semua Mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma Amin Bapak-bapak dan ibu-ibu Yang dirahmati oleh Allah Malam hari ini Kita Diajak Oleh panitia Untuk mengenang dan memperingati Suatu perjalanan Yang dulu dilakukan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj suatu peristiwa yang sangat luar biasa suatu peristiwa yang tiada duanya suatu peristiwa yang hanya mengandalkan keimanan saja untuk dapat mempercayainya karena kalau menggunakan logika alias akal manusia sehat tanpa iman itu pasti tidak percaya tapi tak kala kita umat islam diberi akal sehat disertai dengan keimanan yang sangat kuat maka kita menjadi percaya adanya peristiwa isroh dan miraj nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila al masjidil al aqsa allazi barakna Hawlahu li Min bi ayatina innahu huwas samieul Maha suci Allah Yang menisrah Dan hamba-Nya Pada Satu malam Dari Masjidil Haram Mekah Ilal Masjid Al-Aqsa Palestina Alladhi baramna hawlahu Liluryahu min ayatina alladzi barakna haulahu yang kami berkahi di antara perjalanan itu di malam itu dan sekitarnya yaitu antara Mekah dan Masjidil Aqsa Palestina linuriyahu min ayatina kemudian kami Isra kemudian kami Mi'rajkan linuriyahu agar kami tampakkan min ayatina dari tanda-tanda kebesaran Allah dengan mi'rajnya Nabi yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha atau langit ke-7 itu ayat-ayat kebesaran Allah innahu wasmi'ul basir sesungguhnya Dia Allah yang Maha mendengar lagi maha melihat Itu rentetan ayat Ayat ini Tidak bisa Dipikir dengan akal Tidak mungkin dipikir dengan akal Tapi kalau dipikir dengan keimanan Itu sangat masuk akal Kalau kita Mungkin asik membaca Ilmu pengetahuan kalau kita sudah di atas awan atau di atas langit yang kita lihat di atas awan, itu namanya wilayah hampa udara. Kalau wilayah hampa udara, itu maka manusia tidak bisa berbuat apa-apa di sana. Mungkin kita pernah melihat film atau gambaran astronot gitu ya. Nah, kalau sudah di atas. Di ruang hampa udara Itu gak bisa kemana-mana Ya gak pergi Gak jatuh, gak naik, gak kemana-mana Maka kalau ada seorang Melewati Ruangan hampa udara Alias di atas langit Yang kita lihat Semestinya Orang ini akan Berhenti Stagnan ya, berhenti di tempat sudah enggak bisa kemana-mana karena namanya ruangan hampa udara itu yang kita lihat kasat mata kalau kita lihat film ya atau film-film pendidikan kan ada itu ya. Tapi nabi kita nda, nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang diantar malika jibril menuju ke langit yang ketujuh. Saya gambarkan langit ketujuh itu bagaimana? Ini kalau kita pikir dengan akal manusia, otak manusia menjadi tidak masuk akal bahwa langit yang kita lihat di situ ada bintang gemintang, di situ ada rembulan, di situ ada matahari, yang kasat mata itu namanya sama dunia namanya sama ud dunia langit yang dekat dengan dunia itu namanya langit pertama langit pertama adalah sama ud dunia nah apa mungkin seorang datang ke langit dunia tadi itu tanpa peralatan apapun Tanpa oksigen Tanpa helm Tanpa pakaian-pakaian Yang sebagaimana dilihat Dalam dunia astronomi ini Tidak mungkin Bahkan bisa hancur Kalau kita melihat Kita membaca Bahwa di atas ini Dinginnya luar biasa Bahkan di atas Langit kesekian kilo Itu udara bisa menggumpal kalau sudara udara menggumpal maka menjadi batu-batuan es. Yang mana pada akhirnya kalau terkena sengatan sinar matahari bisa cair dan cairan itu bisa menjadi hujan. Itu dulu waktu saya belajar di SMP negeri begitu dulu. Anak ya, tahu mungkin yang SMA mungkin masih ingat ya apalagi di perguruan ini ya. Nah kalau ada orang berhenti di sana... Wah ini sangat kedinginan dan bisa mati ini. Itu kalau manusia biasa, kalau manusia biasa. Dan kita juga perlu ingat bahwa tingginya langit ketinggian langit ini ya jutaan kilo Meter Hadis menerangkan bahawa Nabi Muhammad s.a.w Tak kala Israq dan Mi'raj Peristiwanya beliau itu Tidur di malam hari Dalam keadaan tidur Allah s.w.t Perintah kepada malaikat Jibril Agar malaikat Jibril Membangunkan Nabi Muhammad s.a.w Peristiwanya banyak ya. Saya ini ingin mengungkap apakah mungkin... Otak manusia itu bisa berpikir tentang peristiwa Israel dan Me'araj... Kalau tidak ada keimanan. Tatkala Nabi Muhammad SAW tidur... Beliau dibangunkan. Kemudian... Beliau... Di beladadahnya... Karena di dalam dada manusia... Atau setiap orang itu ada satu kerat daging di dalamnya ini yang daging itu rawan dimasuki setan. Daging ada satu kerat. Ya kalau di dalam tubuh manusia ini anatominya kan macam-macam ya. Misalnya ada pankreas ya, ada lagi batu ginjal, batu bukan, ada lagi ginjal ya, ada lagi empedu, ada lagi ini dan segala macam. Nah, ada satu tempat di situ yang biasanya dipakai mangkal oleh setan. Maka tempat itu oleh malaikat Jibril dikeluarkan kemudian dibersihkan. Ada beberapa riwayat, salah satunya puwasta dibersihkan dikembalikan auto dan ibarat zaman sekarang kalau kita habis fotokopi agar lebih awet kan dilaminating. Ya, agar lebih awet. Gampangnya barangkali itu tempat yang biasanya apa? dipakai mangkal setan itu oleh malaikat Jibril dilaminating sehingga setan tidak bisa masuk di situ. Ini keterangan dalam hadis-hadis demikian. Nah, setelah Nabi kita Muhammad di belak dadanya, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan, yaitu diperjalankan dari Masjidil Haram Mekah menuh Masjidil Aqsa. Namanya isro perjalanan yang lebih dekat dengan bumi. Itu Nabi mendapatkan banyak hal dalam peristiwa itu. Karena hadis tentang isroq miroq ini sangat panjang sekali. Kalau diceritakan mungkin bisa sampai subuh ya. Kalau rincian gitu ya, tidak mungkin kita bermalam di sini kan mungkin ya. Tapi saya potong saja. Nabi mendapati banyak peristiwa-peristiwa tatkala perjalanan isroq dan bukan miroq, isroq saja. Nah, setelah di masjidil aqsa Bapak-bapak dan ibu-ibu Nabo Muhammad diajak naik namanya Mea Langit pertama lah, Kalau manusia zaman sekarang Astronom-astronom itu Mau pergi ke bulan Gak sampai ke langit ini Bulan ini paling dekat Itu boto berhari-hari Berbulan-bulan Bahkan saya pernah baca NASA punya Amerika itu Pergi pulang balik itu butuh dua tahun. Itu bulan. Belum matahari. Padahal matahari berlipat-lipat tingginya daripada tingginya bulan. Nah, matahari saja itu pada tataran langit pertama. Karena masih kasat mata. Itu namanya langit per. Nah setelah langit pertama ditembus oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau dibawa lagi ke langit kedua Setelah langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh Ringkas cerita Saya akan kembali lagi nanti Setelah langit ketujuh Nabi naik sedikit Kemudian bertemu dengan Allah Kemudian beliau Mendapatkan perintah sholat dan beliau kembali kepada Mekah. Diantarkan pulang oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Menurut riwayat di dalam hadis-hadis Sahih Bahwa saat itu begitu beliau kembali ke kamar pribadinya. Beliau melihat kasurnya itu dipegang masih hangat. coba bisa dibayangkan, beliau tidur, kemudian dibangunkan. Kalau kita tidur di ranjang atau di kasur sendiran lama, kemudian kita berdiri, itu kan kasurnya hangat oleh badan kita. Ya, kemudian nabi di isra dari Mekah menuju mana? Palestina, kemudian. Sampai langit ketujuh yang paling tinggi. Kemudian beliau kembali lagi. Ini tidak membutuhkan waktu lama. Secara logika paling tidak setengah jam atau satu jam. Karena kasurnya masih hangat. Keadaan kasurnya masih karena itu kalau Isra dan Mi'raj hanya dipikir oleh otak manusia ini bisa menjadi orang yang kafir terhadap alias kufur mengingkari terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, peristiwa saat itu begitu beliau kembali ke kota Mekah. Kemudian beliau bercerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Orang-orang kafir Quraish Pada mengatakan Kamu ini gila Kamu tidak mungkin Kamu ini pembohong. Sampailah Mereka orang-orang kafir Quraish Ketemu dengan sahabat Nabi yang paling dekat Sahabat Nabi yang paling setia Beliau adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala Kemudian Orang-orang kafir Quraish itu mengatakan Wahai Abu Bakar apa pendapatmu tentang sahabat Karibmu itu Muhammad? Dia mengatakan bahwasanya Dia telah diajak Isra dan Mearaj Waktunya hanya Sejenak saja Apa pendapatmu? Tidakkah ini Sebuah kegilaan? Tapi Si Tuna Ubaq Rasidik justru mengatakan Wallahi Andai kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan lebih daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, karena beliau adalah seorang nabi, maka aku mengatakan Aman tuhi Rosulillah, wa majaaah n Rosulillah, alamuradi Rosulillah. Aku beriman kepada Rasulullah dan apa-apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keimanan beliau Sayyidina Abu Bakar jauh lebih menggumuli, lebih mengedepankan daripada akal pikirannya. Itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati itu sedikit tentang peristiwa Isra dan Mi'raj secara ringkas saja Belum makna di dalamnya ya. Tadkala orang-orang kafir kures Mendapatkan berita Atau jawaban dari Seyidina Abu Bakar Asyidik Mereka tidak demikian saja percaya Mereka ingin ngetes Ingin bertanya kepada Rasulullah Karena yang namanya Mekah dengan Palestina itu dua negara yang berbeda. Saya gambarkan barangkali Indonesia dengan Malaysia, cuman jalannya jalan darah, jalannya jalan darah. Saya pernah mendengarkan dari Irak ke Irak ini, Irak ke Mekah kalau naik mobil mobil kijang itu ditempoh tiga hari nah ini juga barangkali demikian kalau tiga hari di jalan darat kalau orang Malang barangkali ke Jakarta itu kan sehari semalam ya nah, berarti tiga kali Jakarta Malang itu ya itu negara Irak tidak jauh dari itulah Palestina ya artinya jarak-jarak demikian lupa nah anehnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu beliau mampu mensifati Masjidil Aqsa yang ada di kota Palestina. Kalau saya sekarang atau kita berada di masjid ini, masjid apa? Subul Salam ya. Yang cukup kecil tapi bagus ya. luar biasa. Kita cuma ceritakan bisa. Kalau saya suruh cerita, misalnya demikian. Bahwa di masjid Sublu Salam ini ada satu tiang yang dipotong tengahnya. Sehingga bisa pakai senderan. Berarti kan saya pernah ke sini kan? Yeah. Betul Pak? Kan gitu. Bahwa di masjid Sublu Salam ini ada dua jam. Berdiri dari kayu yang hampir kembar kanan dan kiri itu berarti kan benar karena kita sudah melihat. Lho Nabi Muhammad itu mampu mensifati dalamnya masjidil Aksa. Padahal Nabi Muhammad belum pernah perjalanan darat menuju Palestina itu belum pernah. Kalau ke Syam ke Syria pernah. Jadi ibarat demikian kalau kita di wilayah kita Indonesia ini ya kan ada yang namanya Thailand, ada namanya Singapura, ada namanya Malaysia. Saya alhamdulillah sudah masuk Malaysia, maka mungkin saya bisa bercerita tentang Malaysia sedikit bahwa di sana di Kuala Lumpur itu ada dua menara tinggi namanya menara kembar. Saya sudah pernah ke sana. Namanya Menara Petronas. Berarti saya pernah ke sana karena saya bisa cerita. Ya. Kalau Singapura saya belum pernah, maka saya tidak bisa cerita tentang Singapura. Maaf saya Singapura sudah pernah masuk, Singapura saya pernah masuk dan saya oleh guide-nya dibawa ke Singa itu. Yang mengucurkan air itu, karena di sana kayaknya wajib lihat itu. Suka tidak suka oleh guide-nya diajak ke situ. Tapi kalau Thailand saya belum pernah masuk, saya tidak bisa cerita Thailand karena belum pernah masuk. Nah Nabi Muhammad SAW saat itu di hadapan orang-orang kafir Quraisy yang tidak percaya terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau mampu menceritakan tentang keadaan Masjidil Aqsa. Maka orang-orang kafir Quraisy tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menolak karena ibarat saya sekarang bercerita bahwa di Masjid Suhul Salam ada tiang yang dipotong persis di tengah-tengah masjid dan ini nyata itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa Bapak-bapak dan ibu-ibu Kita melihat ketinggian dari derajat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang zaman sekarang Pergi Dari Indonesia menuju Malaysia Ya butuh waktu 2 jam Ya butuh waktu 2 jam Sudah sampai Itu kalau pergi Dari mana Indonesia ke Malaysia Naik apa? Pesawat Tapi zaman Nabi tidak ada pesawat Adanya burok Burok adalah kendaraan Satu kendaraan Yang diciptakan oleh Allah Sebagai kendaraan para nabi Burok Burok itu Adalah supersonik Kendaraan yang sangat super Dalam sekejap mata Sekejap mata ini Maka Begitu loncat Dia langsung sampai ke langit pertama Ibarat sekarang itu kakinya ada di bumi begitu loncat sampai di matahari itu kecepatan apa burung jadi super sudah supernya super ini ya yang aneh lagi kalau manusia zaman sekarang naik jet nggak usah jet yang supersonic nggak usah naik pesawat. Atau bahkan naik base saja itu tidak berani tanpa pegangan tidak berani. Ya kan? Kalau di atas kapnya, maksudnya langsung maka dia butuh kalau bus, ya bus butuh apa namanya? Butuh rangkanya kan gitu kan? Butuh rangkanya. Nah, kalau pesawat misalnya nggak ada rangkanya pesawat cuman mesinnya saja pasti jatuh kan? Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa, seorang yang kuat, seorang yang luar biasa. Bahkan beliau diberikan satu kekuatan mengikuti dimensi yang berbeda dengan dimensi manusia pada umumnya kasat mata. Padahal Nabi Muhammad dibawa li Buraq, Nabi Muhammad biasa saja. Nabi Muhammad ini Isra dan Mi'rajnya ruhan wa jasadan, roh dan jasadnya itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Tidak bisa dibanding-bandingkan manusia zaman sekarang siapapun adanya dengan saya tudungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, diriwayatkan tatkala beliau berada di langit pertama. Ya, langit pertama. Setelah itu beliau dibawa ke langit kedua. Jarak langit pertama dengan langit kedua jaraknya sama jadi kalau mata kita bisa menyaksikan matahari padahal matahari itu di bawah langit ya di bawah langit yang bisa kita lihat kasat mata sebut saja jaraknya bumi sama matahari yang ribuan kilometer jutaan kilometer maka langit kedua pun lapisannya sama dengan langit pertama lapisannya sama Langit ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh itu berarti jaraknya antara bumi dengan matahari tujuh kali lipat. Kita bisa membayangkan jauhnya bagaimana. Itu Nabi Muhammad bisa menempuhnya luar biasa, luar biasa. Nah. Derajat ketinggian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu dari segi kekuatan fisik beliau Belum lagi dari segi derajat kemuliaan di hadapan Allah Diriwayatkan bahwasannya Malaika Jibril Alihissalam Tadi kala beliau menjemput Nabi Muhammad Yang dinaikkan dengan buruknya Beliau selalu menemani perjalanan tersebut Bahkan ada dialog-dialog dalam perjalanan itu. Nah, tak kala beliau sampai di Sidrotul Muntaha. Beliau berhentilah. lah. Jibril alih salam berhenti. Apa sih Sidrotul Muntaha? Kalau orang kita mengatakan langit ketujuh itu apa sih? Sidro adalah pohon bidara. Sidro artinya pohon bidara. Al-Muntaha paling atas. Kata orang Malang Pol Polani. Ujung yang paling atas. Menurut hadis dikatakan bahwasanya Yang namanya Sidrotul Muntaha. Itu akarnya ada di langit ke enam. Sedangkan pucukan daunnya itu di langit ketujuh. Di dalam hati juga disebutkan apabila seorang jalan dari pangkal pohonnya ke samping menuju ujung dari daun. Saya gambarkan begini ya. Ini untuk memudahkan bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang muda-muda ini. Opposi pohon bidara itu kan repot ya. Mungkin ini mohon maaf ya, saya tidak bicara politik ya. Kalau saya nyebutkan untuk memudahkan saja ya. Tahu pohon beringin? Pohon beringin tahu? Jangan bilang Golkar loh ya. Nanti saya dikatakan politik nanti ya. Saya menggambarkan saja pohon beringin, aja nah, lum-alum malang itu ya. Nah, sifat pohon bidara itu tidak jauh dengan sifatnya pohon beringin. Jadi gampangnya ini kan pokok pangkal ya. Nah, kemudian ujungnya begini kan seperti apa ya? Jamur gitu ya. Atau jamur lah. Lah dari kayu pohonnya ini dari pangkal pohonnya. Kalau kita jalan sampai ke ujung daun yang bisa ah, menaungi dari sengatan matahari maksudnya pojokan sana itu. Itu menurut hadis membutuhkan perjalanan naik kuda tercepat selama 100 tahun. Itu besarnya pohon bidara yang disebut sidrotil murdata. Butuh 100 tahun. Bisa bayangkan gak kita ini? Naik kuda tercepat butuh waktu 100 Berarti suatu peristiwa yang besar Nabi Muhammad mendapati demikian ini Luar biasa Luar biasa Jadi jangan dibayangkan Nabi Muhammad cuma duduk Seorang manusia Duduk Naik ke atas Oh tidak begitu Peristiwa-peristiwa sangat luar biasa Pada saat tersebut ya Bayangkan kita gimana ini ya besarnya pohon bidara tempat mangkal tempat berhentinya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Indonesia barangkali masih kalah besar ini dengan pohon bidara tersebut tahu malaikat Jibril malaikat Jibril itu saat berada di Sidratul Muntaha Beliau menampakkan wujud aslinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memiliki beberapa sayap di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan seorang malaikat yang pernah dilihat oleh Nabi itu besarnya ibarat kakinya menempel di bumi Maka kepalanya ini berada di langit pertama yaitu sama udzunya. Itu besarnya malah ikat. Seorang malah ikat demikian. Cuman malah ikat itu diberi keistimewaan bisa berubah-ubah bentuknya sesuai dengan izin dari Allah Subhanahu Wataala. Kadang-kadang kalau datang pada Rasulullah berupa seorang laki-laki yang ganteng, ya demikian kadang juga berupa yang lain-lain itu malah ikat. Jenis atau sifat demensinya malah ikat itu hampir sama dengan jin. Demensi ya? Demensinya itu hampir sama dengan jin. Jin itu kan bisa berupa apa saja. Kadang berupa apa namanya? Yang pernah itu Saya pernah baca ada jin seringkali berupa ular hitam atau juga kucing hitam kadang-kadang demikian bisa berupa-rupa tapi kalau jen jawa bisa berupa gendroo pocongan ya setan-setan itu ah itu namanya jen jawa ya tapi kalau jen amerika berupa dracula kan gitu kan bedanya demikian namanya mendo, -Mendo katanya ya. nah malaikat pun mempunyai kisiman yang demikian semua itu sesuai dengan izin allah subhanahu wataala tapi wujud aslinya malaikat yang disabdakan oleh Baginda Rasulullah SAW, Ibarat kakinya berada di mana? Di tanah Maka kepalanya ini Berada di langit pertama Itulah bentuk malaikat yang sesungguhnya Manusia seberapa besarnya? Nabi Muhammad tidak jauh dengan kita Tentunya mungkin dibanding orang Jawa Lebih besar beliau ya Orang Jawa kan kecil-kecil ya Sama orang Arab sana kan mereka orang Arab tinggi-tinggi kan gitu ya Tapi sebesar apa sih Orang zaman sekarang Kecil-kecil Orang zaman sekarang kan kecil-kecil Nabi Adam aja Diciptakan oleh Allah Itu 60 hasta Kalau 60 hasta Saya anggap satu hastanya setengah meter Berarti beliau tingginya adalah 30 meter Seberapa tinggi Nabi Adam Ini berapa meter ini Masjid ini berapa meter? Kurang lebih ya? Jadi Nabi Adam Diciptakan oleh Allah itu Gampangnya 30 meter Nah kalau orang sekarang Kecil-kecil Ya karena orang sekarang banyak rebutan makanan Itu apa? Ya Rebutan-rebutan akhirnya gak dapat makanan Akhirnya kurus-kurus Nabi Adam luar biasa Itu Nabi Adam alaihi salam. Umatnya Rasulullah Sudah mulai mengkerut-mengkerut tanpa kecil-kecil demikian juga tentunya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jauh dari kita walaupun beliau lebih tinggi barangkali demikian dibandingkan orang Jawa karena orang Arab umumnya badannya ketinggiannya lebih daripada orang Jawa barangkali demikian gambarannya nah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah kita melihat bagaimana kehebatan seorang manusia ...yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadkala Malaika Jibril... ...berada di Sidratul Muntaha. Arti Sidratul Muntaha itu... ...pucuannya... ...pohon bidara. Maka saat itu... Malaikat Jibril... ...mengajak Nabi untuk turun... ...dari buruk. Kemudian Malaikat Jibril... ...mengikat buruk... ...di salah satu tempat... ...di pucukannya... ...ya... Ya pucukannya Kalau daunnya Bidara ini Bidara di surga Itu yang mungkin selebar masjid ini barangkali Itu daunnya ya Jadi jangan dibayangkan Daunnya kecil-kecil kayak daunnya Apa tadi? Pohon beringin kecil-kecil Gak gitu besar-besar Dan kuat-kuat Kalau kita tidur di satu daun saja Itu gak bangun seminggu Gak masalah gak jatuh kita ya karena memang di sana besar-besar tempatnya. Di akhirat itu semacam itu. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut turun kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku, aku di sini ada malaikat Jibril, itu hanya diizinkan naik dalam ketinggian sampai kepada Sidratul Muntaha saja. Sedangkan engkau dipanggil oleh Allah ke tempat yang lebih tinggi. Jadi manakala Jibril bersama dengan Burak hanya mampu berdiam alias istirahat di mana? Sidratul Muntah dan malaikat Jibril alaihissalam tidak mampu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke tempat yang ditentukan oleh Allah subhanahu wataala. Kata malaikat Jibril ya Rasulullah, sekarang sudah waktunya engkau berangkat sendiri. Rasulullah heran, Nabi kita heran kata beliau kepada malaikat jibril wahai malaikat jibril tidak akan kau lupa aku dalam keadaan tidur engkau bangunkan aku dalam keadaan di Mekah engkau bawa dan engkau temani sampai di Palestina aku bertanya banyak hal engkau jawab tatkala aku sudah di Palestina di Masjidil Aqsa engkau ajak naik banyak peristiwa-peristiwa aku tidak tahu engkau selalu memberitahu aku Naik langit kedua, ketiga, keempat, kelima, ke Engkau terus setia menemani aku. Tapi kenapa sekarang di langit ketujuh. Setelah aku dipanggil oleh Allah. Justru engkau akan meninggalkan diriku. Justru engkau tidak mau menemani aku. Apa jawab malaikat Jibril? Beliau mengatakan Wallahia Nabi Muhammad. Wallahia Rasulullah. Andai kata aku melangkah sejengkal saja. Naik lagi di atas pohon bidara ini. Di atas Sidratul Muntaha ini. Pasti diriku akan terbakar. Karena itu bukan mangkomku. Karena itu bukan derajatku. Kata malikat Jibril alaihiss. Malaikat Jibril, makhluk yang diciptakan dari cahaya itu kalau sudah naik di atas Sidratul Muntaha, mengikuti pengakuan beliau sendiri beliau bakalan terbakar. Kata Malaikat Jibril, justru engkau ya Rasulullah yang dipanggil sendirian untuk menghadap Allah Subhanahu Wataala. Kemudian Abu Muhammad ringkasnya beliau naik setingkat dua tingkat terus naik naik naik di atas Sidratul Muntaha. Karena di Sidratul Muntaha tempatnya malaikat Jibril bersama buruk menunggu apa yang akan terjadi pada Nabi Muhammad di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Mulia mana sekarang Nabi kita Muhammad dengan Malaikat Jibril Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf ini, ya. bukan membedakan-bedakan status di masyarakat tidak, cuma kita bicara umum, bicara umum. Kalau saya mengundang mengundang pengajian semacam demikian ini pembicara dari Jakarta. Siapa yang terkenal pembicara dari Jakarta ya sekarang ya? Siapa yang terkenal? Itu anaknya Pak Zainuddin Amzizan siapa namanya? Haikal, ya? Siapa Haikal ya? Siapa? Oh Fikri Haikal. Ya. Tatkala saya mengundang, misalnya ini, beliau mengatakan saya akan datang ke Jawa Timur, tapi tolong saya dijemput gimana ustad dijemput saya naik pesawat kejuanda kira-kira saya yang butuh beliau jemput enggak ya jemput sudah nah begitu beliau sampai diantar ke tempat pengajian saya tanya saudara walaupun saya tuan rumahnya misalnya kira-kira Haikalnya itu ustadz rizky rifki apa fikri haikalnya itu kalau sudah ceramah didudukkan di tempat yang terhormat, ya sayanya di bawah atau sebaliknya kita mengundang pembicara dari jauh, pembicara carut di bawah tuan rumahnya ditaruh yang terhormat. Mana yang benar? Pembicaranya yang ada di atas. Kenapa? Karena saat itu pembicaranya dalam keadaan sangat mulia karena dibutuhkan oleh. Masyarakat. Betul gak? Benar. Saya sebagai orang yang menjemput. Bahkan kalau terpaksa harus duduk di parkiran sana. Ya terpaksa harus di parkiran. Betul gak? Benar. Seorang presiden. Dengan sopirnya. Itu Abdul mana? Kedudukannya derajatnya. Ya pasti. Presidennya lebih tinggi derajatnya. Ya, bahkan dalam satu kondisi kadang-kadang presidennya masuk di satu ruangan yang terhormat ya terpaksa supirnya harus di mana? tempat parkiran. Yeah. Itu gambaran yang paling logis yang bisa digambarkan antara Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril alaihi salam. Jelas? Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Kata Malaikat Jibril ya Rasulullah, aku enggak mampu naik lagi enggak mampu. Sudah tempatku di sini ini. Beliau memarkir buraknya dan beliau berada di situ bersama buraknya kendaraannya. Nunggu Sedangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil lagi oleh Allah naik ke tempat yang lebih tinggi, ke tempat lebih tinggi, ke tempat lebih tinggi sampai beliau melihat arsy Allah, kerajaannya Allah, kekuasaannya Allah. Maka pada satu tempat beliau diperintahkan berhenti di situ. Kemudian diajak dialog oleh Allah Subhanahu SWT Dan malaikat Jibril ketinggalan berada di mana tadi? Sidratul Muntah Jadi Sidratul Muntah itu bukan batas akhir Nabi Muhammad di situ, tidak Batas akhir Nabi Muhammad ditemani malaikat Jibril Kemudian beliau Naik laki, naik laki, naik laki pada satu ketentuan Allah di sanalah Nabi Muhammad SAW berdialog langsung dengan Allah dan di saat itu pula belum dapatkan perintah solat imam. Itulah derajat junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Alhamdulillah. Masya Allah. Nabi kita. Itu adalah Nabi kita. Dan kita umat Islam. Berkat kedudukan Nabi kita Muhammad SAW yang sangat tinggi itu. Maka Allah berkenan untuk mengangkat siapa saja yang beriman kepada Nabi Muhammad Berkat ketinggian kedudukan beliau di hadapan Allah Maka umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang paling mulia Dibandingkan dengan umat-umat Nabi-Nabi terdahulu Ada umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Hud dan seterusnya Itu kalau dijumlah derajat mereka satu persatu ditimbang-timbang Maka tidak ada satupun yang mengalah-ngalahi Kehebatan, kemuliaan Derajatnya, umatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah Alhamdulillah Nah, kalau demikian Bapak-bapak dan ibu-ibu Yang dirahmati Allah Tidakkah kita patut untuk cinta Kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sangat pak Oh Bapak, Bapak dan Ibu, -ibu yang dirahmati Allah. Sudah pada ngantuk Bu ya? Sudah ngantuk Bu? Saya kan bilang Bu tadi Bu, namanya hadis Isra dan Mi'raj itu sangat panjang. Kalau ceritakan semuanya sampai subuh belum selesai. Ini baru saya mengulas tentang siapa pribadi Nabi. Belum perisua-perisua yang ada di dalam urusan Isra dan Mi'raj ini. Ya mungkin musim buka ini ya. Masih pembukaannya ini ya. Baik, saya sedikit saja Karena juga sudah pada ngantuk di saya lihat. Saya akan tambahi itulah tadi kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa diragukan ya. Kita wajib mengimaninya tapi ada hal yang ingin saya sampaikan agar kita benar-benar cinta kita ini benar, cinta kita ini mengikuti Nabi Muhammad tidak me Nyalai apa yang didawuhkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi peristiwa Isra' yaitu perjalanan Nabi dari Mekah menuju Baitul Maqdis atau Palestina itu ada beberapa peristiwa yang ditemui oleh Nabi kita. Salah satunya di tengah perjalanan di tengah perjalanan ini Nabi mendengarkan ada orang yang berdiri di sebelah kanannya. Beliau mendengarkan, ya Muhammad, taal. Hei eh Muhammad, kamu kesini. Ajak sinar, ya Muhammad. Kamu duduk di sini. Eh Muhammad, ngobrol, nongkrong di sinilah sama aku. Eh Muhammad. Itu Nabi Muhammad mendengarkan suara dari kanannya. Alhamdulillah, Nabi kita tidak menggubris. Nabi kita, Nabi kita terus lempeng lurus, lurus dalam perjalanan, serotol mustaqim ya, lurus. Setelah tidak dengar suara itu, Nabi Muhammad bertanya, Wahmadzaka ya Jibril, siapa itu yang manggil-manggil aku he Jibril? Kau Jibril, berkata mereka Jibril, Daka Dail Yahud. Yang manggil-manggil kamu itu adalah Pembesar-pembesar Yahudi Untung ya Muhammad Engkau tidak menengok Untung ya Muhammad Engkau tidak turun mampir Untung ya Muhammad Engkau tidak ikut ngobrol Wallahi Demi Allah Andai kata engkau mampir Andai kata engkau nongkrong Andai kata engkau menengok Atas panggilan da'il Yahudi. Pembesar Yahudi ini tahawadat ummatuka pasti umatmu kelak banyak yang akan masuk Yahudi kata malaikat Jibril alaihi salam Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah alhamdulillah nabi kita tidak menengok dipanggil orang pembesar Yahudi Loh kalau kita mau perhatian ya? Wong nabi kita ndak nengok zaman sekarang umatnya Nabi Muhammad itu sudah banyak yang ngikuti perilaku Yahudi. Ada apa tidak? Anak-anak muda zaman sekarang dengan pakaian hitam-hitamnya, pakai tendek di telinganya, pakai anting, pakai ini dengan segala macam aksesoris Yahudinya. Nama mu siapa Dek? Sulaiman pak. Bapakmu namanya siapa? Ahmad, masya Allah, Sulaiman bin Ahmad. Nah, kamu kok di sini? Saya adalah pengagum pangroh. Ada apa? Begini. Nama mu siapa Dek? Abdullah. Namanya Abdullah. Bapakmu namanya siapa? Abdurrahman. Nah, kamu kok pakaian gitu? aku metalika, orang oh, tangannya lu gini-gini metalika. La haula wala qudratilla illa billah. Ada Pak kayak gitu, Pak? Buati sampai gini enggak hafal metalika nih. Pengaruh, Pak. Itu Nabi kita tidak ikut dipanggil oleh dai Yahud Pembesar Yahudi. Apalagi kalau dulu Nabi kita ikut Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Sekarang ini musik-musik kayak gitu-gitu kan? Ah, ya, mulai dari anak jalanan, betul ya mas? Anak, anak jalanan, sampai yang ada di jalan raya, sampai masuk di perkotaan. Ya. Bahkan kadang-kadang maaf tapi nih namanya yang hadir musiknya metalika. Yang hadir, penyanyinya juga namanya Islam. Penontonnya namanya Islam. Pendukungnya juga namanya Islam. Yang mengamankan, Polisinya juga Islam. Yang merekomendasi, Pejabatnya juga Islam. Ada kayak gitu? Ada Pak? Banyak bukan kita mengatakan mereka yahudi tidak, tapi itulah kekalahan umat Islam. Bahkan ada kadang-kadang pejabatnya ikut metalika. Nauzubillahimin. Dan mudah-mudahan jangan majelis Tidak ada yang ikut ya. Ada ikut enggak? Mudah-mudahan tidak ada yang ikut. Ya. Kalau ikut, wah. Jangan-jangan dulu kecemplung sama orang-orang Yahudi ini ya. Nah, Barilah lagi terus Nabi Muhammad jalan. Sebentar lagi kedengaran lagi. Ta'al Muhammad, ajrusya Muhammad, Sini kau Muhammad, duduk di sini. Nabi Muhammad tidak mendengarkan terus Nabi Muhammad, tidak menghiraukan. Jalan terus. Sampai panggilan itu tidak dengar, barulah Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, wamandzaaka ya Jibril?" Siapa itu? Eh Jibril Kata Malika Jibril Daka da Itu adalah Penggede-penggede orang Nasrani Untung ya Muhammad Engkau tidak hadir Untung ya Muhammad Engkau tidak turun Untung ya Muhammad Engkau tidak menengok Andai kata engkau hadir Andai kata engkau turun Andai kata engkau menengok Tanah sorot umat duka Besok umatmu Banyak yang ikut Nasrani Alhamdulillah nabi kita Tidak nengok Kenyataannya Zaman sekarang pak Kenyataannya Alhamdulillah umat Islam nggak banyak ya ada satu dua yang kemudian pindah pindah agama ikon nasrani ada ya walaupun tidak banyak tapi yang banyak bukan begitu mengikuti adat istiadat nasrani percaya sualayan sualayan pada hari-hari biasa yang jaga mbak-mbak putri pakai jilbab, kalau sudah malam natal jilbabnya ditambah apa? Pece Nasrani, ikut dah, ikut dah. Ini profesi, lah hula hula kuat, Allah profesi. Betul, Pak? Saudara-saudara saya juga sama dengan saudara-saudaranya Bapak. Karena itu umat kita, karena itu saudara-saudara kita. Cuman sudah termakan oleh Da'il Nasoro. Ajakan orang-orang Nasrani. Itu yang terjadi. Apalagi zaman sekarang. Kalau sudah Natalan. Ada saja umat Islam yang mau-maunya jaga gereja, betul enggak? Ada enggak? Ada. Diri kita sebenarnya sayang. Itu bukan kita mengatakan mereka ikut Nasrani tidak termakan oleh dakwah Nasrani. Padahal nabi kita dulu tidak menengok Cari orang malang, Danio, lek Nabi kita biar nongkrong ambil orang Nasrani, ngopi sama orang Nasrani zaman itu, Isroh dan Mirah, waduh, waduh, waduh, apa yang bakal terjadi? Apa yang bakal terjadi? Itu kan tak pernah dipikir kadang-kadang sama orang-orang sama -orang. kita kita, ya, ya kita kan persatuan. Persatuan dalam bidang apa? Dalam silapakaian Persatuan dalam bidang Keagamaan Ya enggak. Kerja bakti, bareng Tidak apa-apa Tapi jangan pakai aksesoris-aksesoris Yang harus disandarkan Dikasihkan pada umat Islam Jangan begitu Belum lagi kalau kita bicara Masalah konser-konser Yang kadang-kadang penyanyi dari barat Dengan pakai salibnya itu yang nakwakukan anak-anak kita, saudara kita, darah daging kita. Ada banyak terjadi. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menengok waktu itu. Saya lanjutkan. Bagaimana ke Isra Mi'raj? Ya, siap sampai subuh ya. Kalau bicara Isra Mi'raj, ini kan cuplikan Pak ini Pak, belum semua. Macem baru. Ah, bahaya. Kalau bab itu belum babul awal, bukan bab pertama, bab setengah masih ini, ya. Lah jalan. Kemudian di stop oleh seorang wanita. Mohon maaf ya. Ada seorang wanita, ibu-ibu. Bahkan nyaris nenek-nenek. Seorang nenek-nenek tapi dia bergincu tebal dengan bedak yang sangat Aduhai wangi wangian pakaian yang serono, mencegat Nabi Muhammad di tengah jalan dan mengatakan tali ya Muhammad, kau sini ya Muhammad, akses ya Muhammad, kau duduk di sini ya Muhammad. Alhamdulillah Nabi kita tidak menengok, tidak menggubris Nabi Muhammad ala suratin mustaqim terus lurus. Setelah tidak dengar, beliau bertanya. Waman Tilgaya Jibril, siapa itu perempuan tadi, Hai Jibril? Wong nenek-nenek, maaf bu ya. Sudah peyot. Tuh, sudah nenek, sudah peyot ya. Peyot binti perot ya. Nenek-nenek peyot binti perot. Kok ya masih bersolek? Kok masih... Menggunakan Pakaian-pakaian seronok Siapa itu Hei Jibril Malaikat Jibril menjawab Tilkat dunia Itulah dunia Dunia Bumi ini sudah tua Seperti nenek-nenek peot Binti perot tadi Untung ya Muhammad Engkau tidak menengok Ontongnya Muhammad engkau tidak hadir. Ontongnya Muhammad engkau tidak turun. Tidak nongkrong dengan wanita peyot tadi itu si nenek-nenek. Kayak sama bu, mak lampir barangkali ya. Wallahi, Andai kata engkau turun, pasti umatmu ini akan merebut dunia jauh lebih hebat daripada ingat kepada akhirat. Antum ya Muhammad engkau tidak nengok. Andai kata engkau nengok, pasti kelak umatmu akan berebut dunia, akan lupa terhadap akhirat. Saya mau tanya sekarang. Alhamdulillah nabi kita tidak nengok. Tapi kenyataannya kita gimana? Kita tiap hari rebutan dunia atau rebutan akhirat? Mulai pagi kita bangun sampai menjelang maghrib urusan kita dunia apa urusan kita akhirat zaman sekarang orang ada bangun subuh itu kalau sholat ya alhamdulillah kalau sholat bangun subuh melek belum apa-apa sudah telpon sepayu durung Buspayu dorong, ngurusi dagangan, ngurusi dagangan. Terus pagi sarapan, berangkat kerja, pulang maghrib menjelang maghrib, datang mandi, Batal maghrib, alhamdulillah kalau solat, alhamdulillah kalau solat, Batal maghrib telpon lagi kalau cok-cokan mana engkau? Ada kayak gini. Di masjid sini enggak ada. Kalau di masjid sini enggak ada. Enggak tahu kalau sudah pulang ya, enggak tahu saya ya. Itulah Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi kita tidak nengok. Gimana kalau dulu Nabi kita itu nengok? Sudah ada kober pengajian barangkali kita ya. Kak kober penga pengajian. Terakhir dari saya, terakhir dari saya, terakhir dari saya ini ya. Kalau bersambung berarti tahun depan ya masih banyak. Nabi jalan banyak yang dilihat oleh Nabi dan selalu ditanyakan. Salah satunya aneh-aneh yang dilihat oleh Nabi. Aneh-aneh. Salah satunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki di punggungnya ini ada kayu bakar. Apa namanya dia apa kan? Tenggulu ya. Kayu bakarnya ini di bawah. di punggungnya. Dia jalan dengan apa ini ya? Menunduk-nunduk, terlalu berat. Apa bahasanya itu? Termehek-mehek nah. <laughs> Sudah terlalu capek saya tanya, kalau misalnya kita membawa kayu bakar 10 kilo ya kemudian kita terlalu berat mestinya kita apakan kita kurangi kan 10 kilo dikurangi 3 kilo menjadi 7 kilo mungkin 7 kilo kita kuatkan gitu ya ini aneh ini orangnya. Wong di akhirat dicampakkan. ini orang sudah tidak kuat, sudah tertunduk tunduk jalannya Mencang menceng ini jalannya, ya mencelah mencuri, oh buh, mencelah mencuri, mencang menceng tidak tahu saya. Bahasanya apa bahasa Malang ini, tidak buat. Apa nah, bazi? Jalannya, wush, sayek, sayek. Jadi orang Malang sayek. Anehnya Bu. dia tidak mengurangi beban kayu bakar yang ada di punggungnya ini tidak justru dia cari kayu bakar lagi ditaruh di atasnya tambah lagi di atasnya lagi tambah lagi sampai dia tertunduk sampai deket bahasa malanya jelungup nah, ya. tentu nabi heran nabi kita heran musuh jangan kan nabi kita kita juga kan tentu heran kan ya Iki le wong gendeng ngono ya pantes. Kan ada orang yang tidak sehat itu ya. Di Malang kan ada biasanya bawa-bawa namanya Oba. Ya, orangnya namanya tidak sehat. Tapi kalau jamaah masjid kayak gitu. Wah, ini gendeng nyaran ya. Malaikat Jibril ditanya. Nabi Muhammad bertanya kepada Malaikat Jibril. "Paman hadaya Jibril. Siapa ini hai Jibril?" kok ada orang enggak kuat memanggul kayu bukan dikurangi kok tambah ditambah ditambah ditambah kata Nabi Muhammad hadza min ummatika itu figur dari umatmu kata Maliki Jumri yang mana dia ini mencari jabatan cari jabatan ini ya saya anggap saja jabatan RT belum selesai dia menyelesaikan tugas-tugas keertiannya yang masih ambradul, justru dia meloncat ingin jadi RW. Jadi RW belum selesai, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mencari jadi lurah. Muka-muka Pak Lura ya. Tidak seperti itu, Pak Lura. Ini di dalam kitab hadis Nabi nih, bukan cerita saya. Bukan. Kalau enggak percaya, besok rumah saya tak buka no hadisin. Saya akan terjemahkan di sini ya. Terus dia belum mampu jadi menjabat lurah, dia sudah mendaftarkan diri jadi camat. Demikian seterusnya. Makanya dia ini diibaratkan di atasnya ada apa? kayu bakar dia tidak kuat bukan dikurangi tapi ditambah ditambah ditambah sampai dia tertunduk tersungkur itulah gambaran orang yang kemaruk jabatan jabatan bagus asalkan amanatnya dipenuhi ya kan seorang guru Guru kelas Selagi dia memenuhi kewajibannya Apa saja dilakukan Sesuai dengan aturan mainnya Tidak ada yang dirugikan Kalau dia niati Dengan sebagai guru kelas itu Ibadah mencari Maisha Maka dia sah Dan rezekinya halal Kalau suatu saat dia dipercaya jadi kepala sekolah Dia benar-benar lakukan itu apa Kewajibannya sebagai layaknya kepala sekolah. Ya dia sah, tidak apa-apa. Yang jadi masalah seorang yang diangkat jadi guru. Dia tidak mampu jadi kepala sekolah. Gurunya ditinggal dia meloncat jadi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah belum selesai. Tugasnya belum apa-apa. Ditinggal meloncat jadi pengawas sekolah. Dan lain sebagainya dan seterusnya. Itulah gambaran orang yang... Tadi nah, dilihat oleh baginda Rasulullah Sallam wa wasallam. Ada pak di antara kita kayak gitu ada? Banyak di Indonesia banyak banyak di Indonesia. Ya, apalagi Indonesia di Malang di Malang aja banyak, apalagi seluruh Indonesia rebutan jabatan lebih tinggi lebih tinggi. Naudzubillah mindzalik besok di Minta bertanggung jawaban oleh Allah Subhanahu SWT Gak mampu minta yang lebih tinggi Gak mampu minta yang lebih tinggi Itulah yang pernah dilihat oleh baginda Rasulullah, Rasulullah SAW Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmatin oleh Allah Karena itu kalau kita suatu saat Termasuk ibu-ibu ini juga punya jabatan Ketua harisan ya. Kalau ketua arisan seluruh RT Mampunya itu, ya itu yang dilakukan misalnya Jangan ini masih ambor belum selesai urusan arisan tingkat RT. Aku biar gaya minta jadi uh, ketua arisan tingkat RW dan seterusnya. Ini bahaya. Pak, ya kalau yang bawa belum selesai tugasnya ditinggal naik ke atas nau itulah yang pernah dilihat oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari duplikan peristiwa Isra dan Mi'raj Ini ada manfaatnya untuk kita Paling tidak bisa jadikan pelajaran yang berharga bagi kita Mudah-mudahan kita sebagai pecinta Rasulullah SAW Kita benar-benar sebagai umat Rasulullah Yang bangga memiliki seorang Nabi yang sangat luar biasa Tapi dengan kemampuan kita Maka kita tarakan apa yang dapat kita berikan kepada beliau dengan cinta kita, dengan ketaatan kita. Jangan sampai kita serakah khususnya di dalam urusan dunia, tapi mari kita serakah di dalam urusan merebut akhirat yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa Serakah terhadap akhirat, kita kemain cepat-cepat masuk surga. Berlomba-lomba masuk surga adalah baik, tapi kalau berlomba-lomba jauh dari surga, berlomba-lomba untuk mencari dunia, naudzubillah min dzalik. Itu sudah digambarkan di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata kurauan Atau hal-hal yang kurang tepat. Di hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Adha wa'afu minggum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.